Hai tem sekalian kalau moralitas ibarat tanaman ditaruh di atas pot atau di sebongka tanah yang namanya kebudayaan kemudian jenis kebudayannya kita sebut kebudayaan Timur dimana di sana ada kebudayaan barat sekarang kita ingin bertanya yang mana dari Jakarta ini yang kebudayaan Timur Dan apakah kalau anda ke Macau, ke Hongkong, anda ke New York, anda ke San Francisco, ke Chicago, maka anda bisa sebuti di kebudayaan barat. Cinta kepada ibu bapak itu kebudayaan timur atau kebudayaan barat? Cinta dan pacaran itu kebudayaan timur atau kebudayaan barat? Yang mana sebenarnya kebudayaan timur, yang mana yang kebudayaan barat? Kadang-kadang orang barat sangat timur, kadang-kadang orang timur sangat barat. Kadang-kadang orang barat sangat timur sosial kadang-kadang orang timur sangat individualistis padahal ada kategori-kategori baku bahwa barat itu individualistis bahwa timur itu suka gotong royong dan kolektif ternyata dalam prakteknya bisa terbalik sama sekali pertanyaan saya kembali kepada dasar pemahaman ilmu sederhana mengenai moralitas apa benar moral ini bisa kita tanam di atas pot bunga kebudayaan tadi ataukah kita harus menemukan tanahnya lebih permanen yang bisa menjaga moral itu tanpa batas waktu, tanpa batas era, tanpa batas kurun, tanpa batas zaman. Sampai zaman apapun, moral A adalah A, B adalah B. Nah, kalau kebudayaan tidak bisa, kebudayaan itu sekarang bilang A itu baik, tahun depan bilang A itu jelek. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah kita mengandalkan kebudayaan ataukah kita harus mencari dasar-dasar nilai lain, untuk menjaga moralitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MHA Indun Najib untuk DLTFN